يوم إذن محجوبون، ثم إنهم لا صار جحيم، ثم يقال هذا الذي كنت به تكذبون، كلا. إن كتاب الابرار لفي علمين وما ادراك ما علمين كتاب مرقوم يشهده المقربون برر في العين على الاراء ان dan insyaallah akhirnya kita di masjid ini membawa manfaat dan berkah kepada kita dan para sekalian. Amin. Insyaallah hari ini kita melanjutkan kajian sebelumnya yaitu sirah nabawiyah sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi akan serahkan lagu kita kepada al-Habibi bin al untuk memimpin waktu dan silakan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Wa الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه wa وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا ورسولنا وايماننا Wa غرامنا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باهداه وهداه الى دين الله Puja dan puji syukur senantiasa kita aturkan kehadiran Allah subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga beliau para sahabat beliau dan seluruh yang beliau yang setia sampai akhir masa. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di majlis kajian Jum'at kajian Jumaat. kajian Jumat vikareanti sore Jumat sore Jumat mudah-mudahan bada asar mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. semua sisi dalam kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak akan ditemukan kecuali keindahan tidak akan ditemukan kecuali uh, kebaikan baik sebelum beliau lahir sampai beliau lahir sampai nanti beliau wafat karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau jadi tamu diapainnya dia apain, aja udah diem aja udah jadi ada ada ungkapan yang mengatakan abdoif kalmayit Jadi yang namanya tamu itu kayak mayit udah ditaruh di mana aja udah diem aja udah ya. dipasangin apa aja iya. Uh, semua sisi kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebelum beliau lahir sampai beliau lahir semua sampai beliau wafat tidak ada pada sisi-sisi tersebut kecuali kebaikan karena memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wujud dari semua nilai-nilai yang baik dan nilai-nilai yang indah. Sampai ketika uh, ayah Nabi dengan ibu Nabi Pertemuannya itu bukan pertemuan yang, maaf, pertemuan yang tidak ada norma Banyak uh, manusia, laki dan perempuan Bertemu uh, dan tertarik laki dan perempuan itu bukan berdasarkan norma Tapi berdasarkan syahwat Berdasarkan, nah di zaman sebelum Islam, biasa disebut zaman jahiliya itu hubungan laki dan perempuan itu boleh dikatakan hampir boleh dikatakan tuh bebas siapa yang mau silahkan yang nggak mau silahkan tetapi jangan lupa ada orang-orang yang menjaga kehormatannya kalau membaca tentang pernikahan dengan ahlul kitab kita sebagai uh, muslim itu mendapatkan petunjuk dalam al-quran Ada orang-orang yang disebut sebagai ahlul kitab Ahlul kitab itu Mendapatkan perlakuan khusus Di dalam Al-Quran dan di dalam ajaran Islam Dibanding non-muslim yang bukan ahlul kitab Non-muslim ada yang ahlul kitab Ada yang non-ahlul kitab Ada yang beribumi, ada yang bukan pribumi. <goda> ada yang ahlul kitab, ada yang non-ahlul kitab nah, Yang ahlul kitab itu ada perlakuan khusus sembelihan mereka, ya sembelihan mereka boleh tidak? Boleh. boleh. ahlul kitab itu sembelihannya halal untuk kita. kemudian nanti ahlul kitab itu perempuan ahlul kitab boleh dinikahi oleh oleh laki-laki ahlul kitab, tapi wanita muslimah tidak boleh dinikahi kecuali oleh muslim juga. wah kenapa? nggak adil. Siapa bilang adil itu harus sama? Siapa yang mengatakan kalau adil itu harus sama? Kalau anda memiliki anak yang satu lima tahun, yang satu lima belas tahun Anda kasih uang jajannya sama? <ganti> anda berikan bajunya sama? <tuh -tuh> al musawah minal adil adl adil al musawah Persamaan boleh jadi menjadi bagian dari keadilan tetapi bukan berarti persamaan itu adalah adalah keadilan ahlul kitab sembelihannya beda dengan non ahlul kitab wanita ahlul kitab beda dengan wanita yang bukan ahlul kitab wanita ahlul kitab nanti disebut wal muhsonati min ahlul kitab dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari ahlul kitab artinya Kalau kita membaca tentang masa lalu, wanita dan laki-laki masa lalu, ada yang menjaga kehormatannya, ada juga yang sama seperti sekarang. Sekarang juga ada orang yang menjaga kehormatannya, ada juga. Nah, yang dibolehkan untuk dinikahi oleh muslim dari wanita ahlul kitab, bukan sembarangan ahlul kitab, tapi muhsanat. wanita dari ahlul kitab yang menjaga kehormatan. Baik. Ahlul kitab pada masa lalu ada yang mengumbar seks, ada yang menjaga kehormatan. Muslim yang dibolehkan bukan kepada sembarangan wanita. Dan nanti juga ada ijtihad dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Sayyidina Umar ini visioner. Beliau yang mengeluarkan pendapat Begitu Islam sudah kuat Itu beliau mengatakan apa? Al-mu'alla fatihkulubuhum usah dikasih zakat lagi Mau masuk Islam silahkan enggak mau masuk Islam Kita sudah kuat Itu satu Karena masih dibutuhkan untuk yang Untuk kepentingan-kepentingan yang lain Kemudian Sayyidina Umar juga melarang Laki-laki yang pada saat itu Memiliki istri ahlul kitab Dilarang, harus ditalang Peraturan dibuat Kenapa? Karena ahlul kita waktu itu cantik-cantik Kemudian wanita muslimah kasihan dong Kalau tidak ada yang Nah ini nanti disebut kebijakan yang cerdas Ustadz berarti Sayyidina Umar mau melanggar aturan Allah nanti dulu Makanya kita kalau ngaji itu pelan-pelan, ngaji itu nanti ada tafsir Ngaji itu ada hadis, ada siroh nabi ada fikih, ada usul fikih itu nanti yang menguraikan itu semua Sayyidina Umar ketika melarang bahkan putra beliau itu ada yang memiliki istri ahlul kitab, kitabiah disebutnya wanita ahlul kitab itu kitabiah. beliau mengatakan apa? ceraikan sekarang ayah kan dalam Al-Quran ya dalam Al-Quran tidak salah, ayah tidak menyalahi Al-Quran tetapi kamu lihat kenyataan kemaslahatannya itu bagaimana? Kalau dibiarkan, semua menikah dengan ahlul kitab Bagaimana dengan wanita-wanita muslim? Persis seperti keputusan kerajaan Saudi ini, ini analoginya ya Keputusan kerajaan Saudi yang tidak pakai izin, tidak boleh berangkat haji Dan haji bisa mendapatkan izin kalau antri Emang ada hadisnya kalau haji antri? Ada. Kalau ada panggilan Disuruh berangkat haji, disuruh Tapi diatur tidak? Ada yang mampu nih punya duit punya apa semuanya tapi nggak dapat visa haji berangkat ditolak terus gimana? Kok nolak jemaah haji? Kan ada kan yang pakai visa misalnya bisa bodong lah bisa apalah terserah lah, itu namanya visa ziarah lagi semua Di, ditolak. Apakah berarti kerajaan Saudi itu menolak orang yang akan berangkat haji? Kebijakan-kebijakan Sayyidina Umar? <tuh> Lebih tepat di sebagai ijtihad Yang mem memberikan bagaimana kemaslahatan itu Tidak bertentangan dengan ajaran Yang punya istri Alkitab seru kita Saudi Arabia sekarang buat peraturan Laki-laki Saudi tidak boleh menikah dengan wanita Tidak boleh dengan wanita selain Saudi Kalau menikah dengan wanita selain Saudi dipersulit memang ada hadis nikahlah dengan satu dengan sesama pribumi. <SILENCIO> <SILENCIO> lagi seksi ini pribumi. <SILENCIO> Saudi laki-laki, Saudi perempuan, Saudi laki-laki ini kalau menikah dengan selain Saudi perempuan, dia akan mendapatkan proses yang sulit. Apakah ini melanggar aturan agama? Bukan. Pemerintah sedang memikirkan bagaimana semuanya mendapatkan. kemaslahatan. Bayangkan kalau Saudi itu diizinkan dengan mudah menikah Lebanon tuh cantik-cantik. Syria cantik-cantik. Lalu -cantik. gadis-gadis gadis-gadis Saudi itu. Ini bukan berarti menyalahi, tapi nanti ada bagiannya kapan maslahat itu dikedepankan selagi memang tidak menyalahi dan diketahui bahwa itu untuk maslahat sama seperti Sayyidina Umar itu tidak Sayyidina Umar itu menghidupkan kembali sholat yang Nabi Muhammad tidak lakukan secara berjamaah Sholat rawe Kan Nabi sudah tidak melakukan Malam yang ketiga Nabi lihat ramai sekali Malam yang ketiga Nabi tidak keluar Sahabat begitu ramai Nabi keluarnya subuh Wahai Rasulullah kami tunggu Rasulullah mengatakan apa? Sengaja aku tidak keluar Khiftu Aku takut menjadi fardu untuk kamu Nah begitu juga ulama itu diminta sekarang dan kita sebagai muslim itu pokoknya kita kalau bahasa itu manut ya bukan manut sama ulama tapi yang yang kita pilih itu ulama yang mengerti betul ajaran agama bukan yang dapatnya dari google juga gitu kan e, kalau kalau baterainya habis ya ilmunya habis gitu kan <laughs> dapatnya hanya hanya dari google nggak pernah berguru nggak ada tempat bertanya karena banyak hal-hal yang kalau kita tidak memiliki tempat bertanya yang tepat Maka keberagaman hmm. kita tuh akan menjadi masalah Dan kita akan bertabrakan dengan kemaslahatan diturunkannya agama Kita sering menemukan, maaf ya, maaf Saya ingin mengamalkan sunnah nabi, betul Sunnah nabi itu, kalau minuman anda dihinggapi lawat curupin. <coughs> curupin Jadi anda di pesta banyak lawat, biar, biar, biar, biar Curupin, curupin, curupin Gitu Nabi kalau habis makan gimana? Anda diundang pesta, pakai sendok enggak? Enak sekali Itu benar Nabi tidak mewajibkan Banyak orang yang mewajibkan yang tidak wajib Bayangkan ada seorang baru ngaji tentang hadis lalat bahwa di sayap satunya itu ada racun di sayap satunya lagi sebagai penawar mau mempraktekkan hadis itu pas sedang minum sama teman-temannya makanya adalah biarin dia ciumin ciumin ciumin jiji ini sunnah nabi jangan anda bukan nabi itu tidak mewajibkan jangan anda Eh menjadi masalah kan sekarang semua yang dari nabi dianggap dia gak wajib akhirnya akhirnya seperti yang pernah saya saat itu yang datang ke sini waktu itu yang pernah datang ke sini tuh yang satu lagi itu namanya Abu Majid siapa namanya itu kan waktu saya antar ke antol hujan begitu hujan beliau tarik tarik saya oke Bismillahirohmanirohim Ali sini hujan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum waktu ini hujan turun sunah Rasulullah saw itu kan dibuka sholban ya semua saya nggak mau ditarik tarik <guluh> hujan sih saya bilang tadi sini hujan tiap hari Oh iya, <laughs> sunah Rasul nanti. Ini benar, sunah Rasul. Cuman itu kan di Mekah dan di Madinah, lah di Bogor. <laughs> itu benar-benar dikirim Saya so, lagi nyawa, udah-udah, Bismillahirrahmanirrahim ini sunah Rasul. Kalau hujan turun adalah kita menyentuhkan baca doa baca doa. Wah alhamdulillah nih, hujan-hujanan. Lah kita hujan-hujanan masuk angin <laughs> Kalau dia kan jarang hujan, jadi seneng. nah itu nanti dilihat kondisinya bagaimana jadi jangan terlalu mentah-mentah saja tapi juga jangan liberal kalau liberal tuh semua di semua ditolak semua dibolehkan gitu semua yang dari nabi itu dianggap ah itu arab budaya. itu budaya kemudian semua yang dari luar diterima kita tidak ini yang namanya Ahlus sunnah dari di tengah-tengah wassallihah dia tidak kesini Dia juga tidak kesini, dia proporsional Pada jalurnya tidak lebih ke kanan, juga tidak lebih ke kiri Tapi pada jalurnya Nah, kalau ahlul kitab zaman itu Ada yang menjaga kehormatannya Yang menjaga kehormatannya Dan kalau kita membaca Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW Siti Khadijah Siti Khadijah itu punya paman namanya Warokah bin Nawfal bin Nawfal ini pendeta kalau kita sebut Pendeta yang menjaga kehormatan dirinya, yang memiliki komitmen untuk menjadi orang yang baik. Dan Siti Khadijah adalah keponakannya. Berarti jangan-jangan Siti Khadijah keluarga apa? Keluarga kiai, gitu, kalau bahasa kita itu kan. Keluarga, keluarga kiai. Baik, semua yang ada hubungannya dengan Nabi, kalau ahlul kitab saja ada yang menjaga kehormatannya, lalu bagaimana dengan ibu dan bapak Nabi? kita membaca dalam Al-Qur'an bahwa dibolehkan menikah untuk perempuan Ahlul Kitab yang menjaga kehormatan baik Ibu dan Bapak Nabi itu bagaimana? yang kita sudah sentuh pada kesempatan yang lalu bahwa memang Ibu dan Bapak Nabi itu dipilih sama Allah dipilih sehingga dia menjadi Aminah dan ini menjadi Abdullah dipertemukan dengan jalur yang baik dan bagus dan kalau kita baca pada kesempatan yang lalu itu dikatakan bahwa rumah kakek nabi dari pihak ibu dan dari pihak ayah itu rumahnya bertahan sama-sama ngadep sama-sama ngadep Ka'bah itu dipilih gak sih? itu sudah pilihan dari Allah kemudian nanti pertemuannya dengan ijab Qobul padahal belum ada belum ada ijab Qobul kemudian nanti ada pidato Meskipun nanti ada sebagian yang mengatakan pidato itu mungkin tidak akurat dan seterusnya, walaupun pidato pidato permintaan pernikahan tersebut, pidato untuk meminta Aminah dari keluarga Abdullah itu kayak sekarang itu bahasanya apa kalau ah, ini yang belum ini nih kita bahas. nyaris Jangan-jangan nunggu gubernur baru dia Peribumi, <tipun> <tipun> peribumi Ini <tipun> <tipun> kena pasal ga nih, engga ya? Kamar oh, rumah Lu biarin aja lah Jadi e, Sampai dimana tadi itu ya? Peribumi <tipun> <tipun> Sampai dimana tadi? Pidato <tipun> <tipun> <tipun> <tipun> Kalau sekarang disebut tunangan Tunangan Bawa Bawa-bawaan Ada pihak dari Laki-laki yang minta Kemudian nanti dari pihak perempuan Yang menyambut dan menjawab Menerima baru ditentukan Kapan uh, akan dilangsungkannya Ini semua Terjadi kepada ibu dan bapak nabi Lalu Mereka berumah tangga Di dalam Dialog Di malam-malam Pada saat bulan madu Cerita itu ada ceritanya yang mengatakan bahwa Abdullah mengaku bahwa banyak wanita yang naksir dengan beliau dan Sinawo itu ganteng. Ayah Nabi itu ganteng. Tampan. Dan semua sejarah Arab pada waktu itu menyebutkan bahwa Quraisy terutama Quraisy dan ayah Nabi itu kan dari suku Quraisy. Itu wajah mereka tampan-tampan. Dan Ayah Nabi dikenal pemuda yang baik dan kita sudah sebutkan ketika kita menyebut itu bangsa Arab itu sangat perhatian dengan silsilah, garis keturunan. Sehingga mereka tuh perhatian sekali nih anaknya siapa, ibunya siapa, keluarganya siapa. Jadi silaturahmi dan menjaga pohon garis keturunan itu mereka sangat sangat serius sekali. Nah, ayah Nabi, ibu Nabi Itu dikenal sekali dari keluarga yang yang sangat baik Dan Abdullah itu sangat dikenal tampan Kemudian dikatakan bahwa wanita-wanita, gadis-gadis pada masa itu Itu mereka semuanya itu memperbincangkan ketampanan Abdullah Ketampanan Abdullah Dan ada salah seorang wanita atau gadis pada waktu itu Yang melihat ada cahaya pada kening, kening ayah Nabi Muhammad SAW Ada yang tertarik? Tetapi nanti ayah Nabi Nikah dengan Siti Aminah Nah di malam-malam Di antara malam-malam bulan-malam tersebut Cerita Cerita bahwa ada yang pernah naksir Kemudian ketika Aku menikah dengan engkau Wahai Aminah Gadis itu nggak pernah mau lihat aku lagi nah, kalau, kalau aku lewat dia balik Dia sudah nggak mau melihat aku lagi Kemudian aku tanya Kenapa Dia mengatakan Sebelum engkau menikah, aku melihat ada cahaya di keningmu. Begitu engkau menikah, cahaya itu sudah hilang. Nanti para ulama ahli sirah ahli sejarah Nabi itu mengatakan cahaya itu yang akan menjadi benih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sudah menikah berarti apa yang ada pada ayah Nabi pindah ke ke ibunya. Dititipkan di rahim Siti Aminah Dan setelah mal, Bulan madu tersebut Hanya beberapa bulan saja Ayah Nabi kan harus berangkat Harus berangkat sebagai Kebiasaan masyarakat pada waktu itu Perdagangan, harus berdagang Dan berdagang ini hebat sekali Kenapa Islam bisa tersebar Di Indonesia Dan penyebaran Islam di Indonesia Di pesisir semua itu Kan jalur, dulu kan kapal laut Dulu kan iya, Mereka berdagang dan hasil Sebagian, karena umat Islam itu ya Kita berapa hari yang lalu Ada pertemuan dengan tamu dari Hadromud, Habib Umar bin Hafid, Kemudian dengan beberapa e, Duta besar negara-negara timur tengah Di Kron Plaza Ada duta besar Saudi Arabia, ada duta besar Maroko Duta besar Jordania Duta besar Yaman, Duta besar Kesultanan Oman Duta besar Saudi Arabia bagus sekali dan semua juga bicaranya bagus tapi yang uh, saya ingin berbagi juga sedikit di sini karena tema kita itu tentang ekonomi kondisi umat yang kurang baik tetapi kita harus optimis menghadapi apa yang sedang kita hadapi itu beliau menjelaskan bahwa kita sebagai muslim itu memang harus memiliki kekuatan ekonomi karena ayat-ayat Alquran tentang sholat Sama ayat Al-Qur'an tentang infak, banyak mana? Ini pulang dari sini nih, pulang dari sini nanti coba baca deh. Ayat Al-Qur'an tentang sholat berapa? Ayat Al-Qur'an tentang infak berapa? Nabi Muhammad mohon perlindungan dari Kemiskinan Wah Ustaz ada hadisnya Allah Mahi ni miskinan, wa'mid miskina miskinan Wahsyurni fi zumratil masyakin Ya Allah hidupkan aku miskin Wafatkan aku miskin bangkitkan aku dalam keadaan miskin. Itu kenapa Nabi enggak baca dari Allahumma ahini fakiran. Wa amitni fakiran wa fi zumratil fi fuqara. Kenapa Nabi enggak nyebut fakir? Miskin yang dimaksud di situ nanti sebagaimana juga disebut oleh Profesor Yusuf Qardawi, miskin yang dimaksud di situ adalah tawadu. Hidupkan aku. Wafatkan aku. Tapi Saking tawadunya itu sampai kelihatan miskin, bukan fakir. loh kalau kalau fakir itu dia nggak akan bisa bayar zakat, dia nggak akan bisa pergi pergi haji. Lalu ayat-ayat yang menganjurkan untuk infak bisa dia lakukan tidak? Jadi pulang dari sini nanti lihat deh ayat perintah sholat dengan ayat perintah anjuran untuk infak banyak kan man? lebih dari 100 ayat yang menguraikan tentang infak. Kalau itu tidak penting, itu tidak akan di tidak akan diulang-ulang sebanyak itu. Nah, kita mau kembali bahwa ayah dan ibu Nabi, ayah Nabi itu berdagang. Kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu terutama suku Quraisy sampai disebut dalam Al-Qur'an satu-satunya suku yang disebut dalam Al-Qur'an secara jelas, Liila fi Quraisy. perjalanan kenapa perjalanan suku Quraish sampai disebut dalam Al-Quran ada apa dengan perjalanan suku Quraisy banyak orang melakukan perjalanan tapi tamasyah banyak orang melakukan perjalanan tapi untuk kebutuhan dia sendiri tapi suku Quraisy yang pernah kita baca tentang kakek-kakek nabi itu itu dari mereka yang memang ingin mengambil untung dan ketika dapat untung dibagi untuk yang tidak mampu. Belum ada perintah zakat. Belum ada perintah infak sudah dilakukan oleh suku Quraisy. Dan kakek Nabi tokoh sentral pada suku Quraisy. Putranya bernama Abdullah berdagang juga. Dan memang dikatakan Bahwa Imam Syafi'i sampai mengatakan saya sebelum wafat harus berdagang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu pernah berdagang. Saya ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun formalitas yang penting. Jadi, dan kenapa dagang Yang penting saya dagang. Kenapa? Nasi uduk, nasi uduk, nasi uduk itu nasi ulam, nasi uduk itu kan. Berdagang, berdagang apa aja. Imam Syafi'i itu kita ngapain kamu berdagang? Saya ingin mendapatkan bagian mengikuti apa yang Nabi Muhammad pernah lakukan. dan berdagang itu dan Nabi Muhammad itu kan berdagang dengan Siti Hadijah berdagang sampai nanti banyak sahabat Nabi juga pedagang pedagang besar Abdurrahman bin Auf anhu waardoh. ketika ditawarkan untuk mendapatkan bantuan beliau mengatakan pasar di mana pasar di sana mau ngapain saya mau berdagang dan sampai dikatakan Abdurrahman bin Auf itu kalau ada tanah ini tanah kata dia nanya tanah kalau tanah dipegang sembilan bisa jadi duit kalau sekarang duit, <laughs> duit jadi tanah, ya. Itu. tangan beliau tuh kata Nabi mendapatkan keberkahan sampai semua yang beliau jajakan yang beliau itu laku. Nah, ayah Nabi di masa bulan madu berangkat ke Madinah untuk biasa perjalanan dagang dan untuk berziarah, untuk bersilaturahmi. Dengan keluarga dari ibu Sampai di Madinah Beritanya sakit Nah berita sakit itu Sampainya agak lama Karena waktu itu nggak ada whatsapp nggak ada Waktu itu berita mengandalkan kafilah yang datang Yang datang lagi Kafilah yang datang Jadwal mestinya Sayyidina Abdullah Ayah Nabi juga ikut datang Ternyata ayah Nabi tidak ikut datang Ditanya sampai kakek Nabi Mengirim anaknya yang satu lagi Mengecek kepastian Ternyata meninggal dunia Siti Aminah sedang mengandung Beberapa bulan dia mengatakan 6 bulan Dia mengatakan 4 bulan Tapi yang banyak mengatakan 6 bulan Setelah mendengarkan Berita itu Dan semua mengatakan Bahwa Siti Aminah tidak pernah merasakan sakit Ketika mengandung Nabi Muhammad Mana mungkin Ustadz, orang masa mengandung tidak merasakan sakit sama sekali Nanti ada jawabannya secara psikologi Kita kalau lagi senang Rasa sakit terasa gak? Kita lagi nonton nih nonton yang kita senang Lapar terasa nggak? Tapi kalau kita nonton yang gak enak Kenyang aja jadi lapar Nah, boleh jadi Boleh jadi, boleh jadi ibu nabi sudah mendapatkan informasi dari Allah dengan berbagai macam cara. Ibunya Nabi Musa alaihi salam kalau baca surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu kan surat yang menceritakan tentang Nabi Isa dari mulai baru lahirnya. Nabi Musa maaf. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa baru lahir. Bagaimana ibunya takut Kalau ketahuan bahwa memiliki bayi, laki-laki. Dibuatlah peti. Itu dari mana perintah membuat peti? Dari Allah. Bagaimana cara? Nah, boleh jadi jalurnya mimpi. Boleh jadi malaikat turun. Ustadz, apakah bisa malaikat turun kepada manusia? Ya. Malaikat bisa turun kepada manusia yang memberikan wahyu itu hanya untuk para nabi-nabi Allah. Ustaz kalau sekarang malaikat bisa turun nggak? Bisa. Tapi nggak bakal ngasih wahyu buat kamu. Kalau ada yang mengaku sebagai malaikat, bilang saya bawa wahyu buat kamu, tempeleng orang itu, Pasti bukan malaikat. Bohong. Persis seperti kisahnya Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani. Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah melakukan khalwat. Khalwat itu ritual. Menyendiri tidak, bersen, tidak bertemu dengan orang Mengintrospeksi diri Melakukan ibadah dengan tidak Bersentuhan dengan orang lain Sibuk dengan dirinya sendiri selama 40 tahun Cuma Jumatan saja 40 tahun Begitu sudah 40 tahun Beliau keluar Dan sebelum beliau keluar Malamnya itu ada suara Hei hambaku. Engkau telah berbuat yang baik selama empat puluh tahun Sebagai balasannya Telah aku halalkan semua yang haram untukmu Sebelgadij ini bilang apa? Pergi kamu, setan kamu Karena yang halal itu nanti semuanya kalau sudah di akhirat Kalau sekarang berarti? Mankanya, kalau ada orang dapat bisik-bisikan Bisikan A, bisikan B, bisikan C Sesuaikan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Kalau Al-Quran mengatakan itu tidak benar Bisikan dari manapun Tolak Tapi kalau Al-Quran katakan itu benar Walaupun tidak ada bisikan Ibunya Nabi Musa AS Mendapatkan informasi Dari mana Al-Quran menyebutnya kami wahyukan kepada ibunya Itu nanti kalau orang yang Belajar dengan baik Wah ini ibunya Nabi Musa dapat wahyu Berarti ibunya Nabi Musa juga Nabi Mas-mas ngaji mas Ngaji dulu mas Nanti kata-kata wahyu itu Allah juga mengatakan kami wahyukan kepada lebah Belum baca surat an -lah. Surat an-lahan belum baca Kata wahyu Itu bukan berarti Dia mendapatkan wahyu yang harus dia Sampai kami wahyukan kepada lebah untuk membuat rumah. Berarti lebah nabi. Nah, wahyu itu nanti bisa diartikan ilham. Lebah diilhami, bayangkan lebah bisa bikin rumah yang, yang segi enam, bukan segi empat, segi enam rapi dan kalau kerjaan ya kalau ada kerjaan baca aja tentang lebah. Bagaimana Lebah itu mengatur Rumah Lebah itu Mana kamar buat anak-anak Lebah Mana kamar buat yang laki-laki Mana kamar buat si Lebah Kemudian di pintu bagian depan itu Dan jangan dianggap rumahnya Lebah itu nggak ada pintunya, pintunya itu transparan Semua itu Diwahyukan artinya apa? Diilhami, Lebah sampai Membuat seperti itu itu diilhami Ibunya Nabi Musa juga diilham Diberikan ketenangan buat peti dialirkan di sungai Sungai Nil. Sungai Nil itu sungai terpanjang. Kalau saya tidak salah 7600 km atau terbalik. Itu nanti cari sendiri. Jadi sungai terpanjang dibuat peti dimasukkan bayi Musa alaihissalam dialirkan Ada gak sih ibu? Punya anak baru lahir Punya anak baru lahir Sudah dilepas Pas Tapi disitu dalam saudara kosos dikatakan Allah akan mempertemukannya lagi Sama seperti kisahnya Nabi Yusuf Kan hilang Nanti Allah kan Masukkan dalam peti Dialirkan Subhanallah Peti itu Berhentinya Mungkin tersangkut sesuatu Di belakang istana Fir'aun Dan subhanallah saat itu Istri Fir'aun lagi jalan-jalan sore mungkin Atau jalan-jalan pagi gitu Dengar suara, suara tangisan bayi Perempuan yang normal itu Kalau dengar suara tangisan bayi Dia tidak Dan memang ada riwayat yang mengatakan Istri Fir'aun ingin sekali memiliki anak Dan Fir'aun itu Mandul katanya Tidak bisa punya anak Dengar ada suara tangisan bayi Disuruh ambil, begitu ambil, diciumin Bawa Di hadapan Firaun, Firaun kan udah marah jangan, jangan, jangan. Ini biarkan bersama kita Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita Subhanallah manfaatnya apa? <tuh>. Boleh jadi Suami buruk Istri baik, contohnya Boleh jadi Boleh jadi suami buruk istri, istri baik. Ada enggak contoh? Sebaliknya, suami baik, Nabi Lut, Nabi No. Tapi kalau contoh suami istri, Buruk bulan. Tak bulan. Tak bulan. Tak bulan. Tak ada Tak bulan. Tak bulan. Tak bulan. Istrinya itu tukang membawa kayu bakar Nanti dua dipahami oleh ulama Yang dimaksud dengan kayu bakar itu Benar-benar sering membakar Kayu bakar itu dia suka membakar su Provokator Yang suka memanas-manasi Abu Lahab memanas-manasi e, Banyak orang Ibunya Nabi Musa mendapatkan wahyu Tapi bukan berarti wahyu Yang artinya Ayat-ayat uh, suci dan setelah, Tapi diartikan ilham Sampai di tangan Fir'aun Fir'aun menolak Istri mengatakan jangan Akhirnya Fir'aun kalah Subhanallah Begitu tinggal di istana Belum lama Nangis kehausan Banyak sekali Dayang-dayang pembantu Yang di, ada di istana Fir'aun itu Yang memang memiliki bayi sedang mereka Susui Dipikir Firaun gampang Susuin aja kan gitu Lebih dari 20 Ibu yang menyusui Yang ada Tidak mau Nabi Musa Yang masih bayi untuk menyusui Gak mau menyusui Yang satu Yang kedua, lebih dari 20 Panik istrinya Firaun Firaun juga panik Subhanallah nanti ada namanya tentara Allah. Tentara Allah tuh kadang-kadang nggak -kadang kelihatan. Artinya apa? Dialihkan pikiran. Kenapa sama Firaun nggak dibuang aja? Bikin ruwet kok. <tuk> Tapi Firaun tuh kalah sama istri Sama seperti nanti tuh peristiwa hijrah Nabi. Kenapa mereka nggak periksa guasur? Karena ada tentara Allah yang kamu nggak lihat. Tentara Allah yang kamu tidak lihat. Artinya apa? Nanti pikiran tuh dialihkan. Nah, istri Fir'aun terlalu sayang Sampai Fir'aun nggak bisa mikir Dialihkan Sama Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya dicari-cari Ternyata Kakak perempuan Nabi Musa Atau saudari Nabi Musa Kerjanya di kalangan istana Memang ibunya udah pesan Perhatiin Ternyata nangis Dibuat sayembara mencari ibu susu Subhanallah Harus kembali Ibunya datang, bayangin Kalau ibu asli ngeliat anaknya sudah lama gimana? Hatinya dikuatkan Kami kukuhkan hatinya Jadi seperti bukan anaknya Bisa bersandiwara Padahal ibu sama anaknya nggak bisa bersandiwara Seperti biasa tenang Allah Allah mengatakan Kami telah wujudkan janjikan Apa yang kami janjikan Nanti tuh ada pertanyaan Mana lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Musa Nabi Muhammad mau tuh disusui Oleh Siti Halimah Oleh Suhaibah Banyak banget tuh ibu yang menyusui Tapi Nabi Musa nggak ada tuh ibu susunya Mana lebih mulia Mana lebih mulia? Kenapa? Dia ni buat yang Jawabannya masya Allah. Apa lagi? Ah, Nabi Muhammad tadi disusui. Lihat dong, Nabi Musa. Tak mau disusui kecuali bangsa Bani Israel yang agama Yahud yang agamanya Yahudi sangat kekeluargaan sekali. Itu mendukung. Tapi kalau Nabi Muhammad Nabi yang datang Untuk Menyelesaikan sekat-sekat Yang membuat sesama umat manusia Menjadi tidak bisa dekat Dengan Nabi disusui oleh Suwaibah Nabi disusui oleh Halimah Berarti Nabi akan memiliki saudara Dan ini mewujudkan Ini mewujudkan Substansi dari ajaran Nabi terakhir Semua menjadi saudara Kalau Nabi Musa Karena memang sampai sekarang itu orang Yahudi Berdasarkan ibu Jadi Gus Dur itu banyak benernya juga gitu Walaupun banyak salah juga gitu. Ya kita kan nggak ada orang yang sempurna Ligus itu katanya, Gus itu ada kristenisasi Wah ada Agama nggak boleh dakwah kok ditakutin Karena memang agama Kristen misalnya itu kan nggak boleh dakwah Itu nggak boleh, pendeta itu datang, pendeta protestan masuk ke ke katolik itu nggak boleh, tangtok itu Beda dengan Islam Kalau Islam, Ustadz NU boleh masuk ke masjid Muhammadiyah, Muhammadiyah boleh ke NU dan seterusnya Itu, itu boleh, nggak ada masalah Kalau mereka itu nggak boleh, apalagi Yahudi Kalau Yahudi seorang tidak bisa masuk agama Yahudi, kalau ibunya belum Belum Yahudi Makanya ajaran agamanya nggak bisa berkembang Tapi kalau Islam paling gampang Modalnya apa Islam? Mau suku bangsa apa, kayak mau pribumi, kayak non pribumi Jangan kenapa kenapa sih pribumi gak boleh disebut lagi sekarang? Mau pribumi, non pribumi, kulit hitam, kulit putih Siapapun bisa asyadu Allah ilaha illallah Tapi kalau Yahudi nggak bisa Harus ibunya Nah Nabi Musa tidak disusui Kecuali oleh ibunya Karena sesuai dengan Ajaran waktu itu Kalau Nabi Muhammad akan Mendobrak itu semuanya Dan ini juga nanti akan menjadi hikmah Kenapa Nabi Muhammad nggak punya anak laki-laki Karena kalau seorang Nabi Punya anak laki-laki akan mewarisi. Sedangkan Nabi Muhammad akan menjadi Nabi penuntut. Gak ada alasan lagi. Uh, kalau ada anak yang laki-laki hidup. Jadi apa tuh? Pewaris. Pewaris kerusulan dan seterusnya. Baik, ayah Nabi tidak ada yang meragukan kebaikannya. Baik, maksudnya baik itu. Secara norma masyarakat Gak pernah mabok Gak pernah main perempuan Gak pernah nipu Gak pernah Silahkan baca sejarah masyarakat Arab Dan sampai sekarang itu Buku-buku terkait tentang nasab Dan keturunan itu masih ada Ayah Nabi wafat Kemudian Nabi baru berusia Beberapa bulan dirahim ibunya Kemudian ibu Nabi itu melahirkan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Dan bersama ibunya Nabi Muhammad itu gak lama. Dan kenapa ibunya kuat tadi dikatakan ibu Nabi Muhammad menjadi kuat? Kalau ibunya Nabi Musa saja bisa kuat, apalagi ibu Nabi terakhir, Nabi yang akan menjadi penutup, semua Nabi Muhammad, semua Nabi Nabi, Nabi yang akan mengunci sudah nggak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sampai disusui Kepada Halimah, kepada Suwaibah Kenapa disusui dengan Halimah nanti Kalau kita baca sejarah tuh ada peristiwa perang Yang mana tawanan perang tersebut Mereka mengatakan Di antara kami itu ada saudara Nabi Loh siapa Kata sahabat Kira-kira sahabat Nabi itu garang-garang Apa senyum-senyum Gimana sahabat Nabi? Gimana? Sahabat Nabi Gimana? wajar gimana? serong-serong? atau senyum-senyum? maksudnya gak pernah tahu. yang muslim mana yang muslim? kalau yang beribu-ibu gak bisa jawab, udah yang muslim aja deh sahabat-sahabat nabi itu gimana? Itu silakan baca kisahnya Hubaib al Ansari yang pernah menjadi tawanan perang yang pernah menjadi tawanan akan dibunuh ketika sudah ditawan oleh keluarga yang akan membunuhnya kemudian Hubaib Pinjam pisau, pinjam alat cukur untuk mencukur bulu-bulunya. Ketika dikasih dikasih silet, kalau bahasa kita mungkin silet. Ketika dikasih silet dan sudah dipegangkan, Hubeib al Ansori ketika memegang pisau tersebut yang akan menjadi silet, tiba-tiba anak kecil dari majikan uh, dari yang menawan beliau itu anaknya masih kecil itu lari ke pangkuan Hubeib. Ibunya takut Karena Hubeb sedang bayar apa? Dan beliau statusnya apa? Akan diapakan? Akan dibunuh Kalau kita gimana? Mumpung nih Saya tawa Itu geng-geng ISIS tuh. Tawa Ibunya mukanya pucat Hubeb mengatakan Ibu jangan takut Kami Kami dididik oleh Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam. Tidak boleh menyakiti siapapun yang tidak ada alasan. Pisau ini ditaruh, anak ini digendong. Akrat bener lagi. Anak kecil kan polos ya, sama orang baik dia senang. Jadi saudara kalau ada anak kecil banyak suka sama saudara hati-hati. Anak kecil itu feelingnya. Kalau ada, setiap anak kecil semua dia nangis sama bahaya Kalau ada, makasih, sawan Sawan Anak kecil itu kalau dia kok nangis Sedih, jangan-jangan itu di dalam tubuh dia ada Aduh wabillahi taufiqol hidayah lah itu Itu dikembalikan Dengan akrab, si anak kecil itu akrab Digendong apa semua, dikembalikan lagi Jadi jangan sampai kita punya bayang abot sabot, mabitu Maaf lu ya Itu yang sedang dibuat image oleh apa? Oleh ISIS Kan kasih nama Abu Dujan, Abu Bakar al-Baghdadi Dan semuanya itu untuk apa? Akhirnya banyak orang berpikir Eh jangan-jangan Abu Bakar sangar kali Enggak Sayyidina Abu Bakar itu lembut Sayyidina Abu Bakar itu wajahnya wajah itu wajah yang sejuk Sayyidina Umar walaupun didengarnya kata Sayyidina Umar Cuman setanlah tahu lah kalau Sayyidina Umar itu lari Tapi bukan karena saya Umar gertak-gertak, enggak -gertak. Saya ini Umar gak pakai triak-triak, setan udah lari Kalau Pak Umar <tuk> Umar tuh udah baca ayat kursi, lari Setan bilang, loh yang setan siapa? Kan perjanjiannya kalau setan dibacakan ayat kursi, lari ya Sampean yang setan <tuk> Setan bilang <tuk> kok setan lari, meninggalkan setan Sama-sama setan Rasulullah SAW diberitahu Ditawanan perang yang mengaku sebagai saudara Ini hikmahnya Kenapa Nabi Muhammad disusui Karena nanti Nabi Muhammad akan melewati masa-masa Yang membutuhkan bukti bahwa beliau itu menyebarkan kasih sayang Menyebarkan persaudaraan Tawanan perang itu Nabi Muhammad akan panggil orangnya Datang wanita Namanya Syai Ma binti Anaknya Halimah As-Sadiya Wahai Muhammad Kalau bahasa kita, Muhammad, ini kakak Syema. <SILENGALAN> Oke, itu kan namanya Syema. <gulau> Kalau boleh gitu kan. Terus, ada riwayat yang mengatakan, beliau mengatakan, wahai Muhammad, masih inget gak nih gigitan kamu waktu masih kecil? <SILENGALAN> Nabi Muhammad kan manusia. Tapi bukan seperti manusia biasa. Jangan kita samakan. Semua kita kan dari tanah. Tapi nggak semua kita tuh sama. Semua batu adalah batu. Tapi batu itu juga ada oh, Rasulullah. Wahai Muhammad Belum manggil Rasulullah loh Wahai Muhammad saya ini syaima Nabi Muhammad mendudukannya di sampingnya Ada riwayat mengatakan bahkan digandeng sama Nabi Ini saudara Hikmahnya kenapa Nabi disusui Ini ah, Saudara tambah nggak berarti Ini saudara Sepersusuanku Anaknya ibuku Halimah Bebaskan semua yang bersama dia Kenapa Nabi Muhammad disusui Sementara Nabi Musa tidak Tidak mau disusui Karena memang Nabi Musa akan membawa ajaran Kalau boleh kita sebut itu eksklusif Sedangkan Nabi Muhammad akan membawa ajaran Inklusif, yang terbuka Semua bisa Akhirnya tawanan perang semuanya pulang Nabi sampai tanya, gimana Ibu kami Halimah ada di rumah Gini -gini. Salam ya oh, Nabi mengumumkan ini saudara saya ya Pulang Semuanya masuk Islam Itu hikmahnya Ada saudara Jangan disamakan dengan orang lain Tidak ada satupun dari Nabi Muhammad Kalau diteliti Kecuali akan mendatalkan keistimewaan Nanti itu kita kan suka baca al badru alayna Min Yathilwada. Kenapa Nabi muncul dari Sania Yathilwada? Kenapa tempat itu? Tempat itu yang dianggap angker orang Yahudi. Nabi umat Islam keluar dari situ. Ayo, Ini keluar dari tempat yang kita anggap angker. Ini berarti lebih dahsyat dari. Ini yang akan mengalahkan kita. Sampai diuraikan oleh para ulama. Kenapa Nabi keluarnya dari Sania Orang Yahudi paling menganggap itu angker. Orang Yahudi paling gak berani. Orang Yahudi baik paling... Nabi keluar dari situ. Tidak ada satupun. Sampai nanti kalau ngomongin, jangankan ibu bapak Nabi, ontak Nabi aja istimewa. Ibu bapaknya lari. Ontaknya, ontak Nabi namanya Koswa. Koswa, ini ontak Nabi namanya Koswa. Begitu hijrah kan bersama Nabi. Nabi turun. Mereka baca Tola al sambil jalan Semua menunggu Nabi Muhammad untuk bisa singgah di rumah Nabi Muhammad mengatakan Dauha fa'inna Biarkan ontaku ini sudah diperintahkan oleh Allah Dimana dia akan berhenti situ aku akan singgah Ontaknya saja istimewa Apalagi Itu loh, ontaknya Ontaknya istimewa, nanti baca lagi Tentang hadis Hanif Jizib, Nabi Muhammad saw sebelum dibuatkan mimbar, sebelum dibuatkan mimbar, Nabi itu selalu kalau berpidato bersandar ke pohon kurma, datang pohon kurma. Kalau-kalau Nabi itu kalau pidato itu dalam waktu-waktu tertentu Nabi pidato panjang. Hadisnya tidak ada yang bisa memungkiri. Pohon kurma itu begitu, Nabi sudah dibuatkan mimbar, Nabi tidak pernah menyentuh lagi, nangis. Wah, wow, ustaz mana mungkin bisa berbicara dengan tumbuhan. Lu jangan jadul banget. Zaman sekarang tuh semua udah gampang. Ini zaman digital. Eh, zaman digital enggak. Beginin aja bisa. Bisa nggak gini? Mau moto itu sekarang kalau mau ngomong capture gimana? Lu ngapain lu begini? Ya jadul lu. Begini capture. Oh, gitu. Bisa ngomong begini. Sekarang udah enggak pakai pencet lagi ngomong di sini aja kan. Ya, ah, kemsalam, ya apa kabar? Tempel aja di sini. lu ngomong apa ya jadul nabi berbicara nabi berbicara dengan pohon kurma tersebut hadisnya dalam dalam kitab shifa via google mustafa imam kogiyat itu mengatakan apa hadisnya mutawatir Nabi dialog kenapa semenjak ada mimbaran kau nggak sentuh aku lagi aku nggak mau engkau tinggalkan rasulullah bilang saya sudah dibuatkan mimbar ini dialog nih ada riwayat itu nabi muhammad memeluk diajak dialog di peluknya, kemudian Nabi Muhammad memberikan pilihan mau tetap aku sandar di sini atau kamu dikubur nanti kamu akan menjadi pohon yang buahnya akan dimakan oleh orang-orang soleh di dalam surga. Nabi Muhammad mengatakan apa kepada para sahabat, pohon ini menangis kalau aku tidak peluk dia, dia nggak akan berhenti sampai hari kiamat. Dan ulama mengambil ini namanya tersurat sama tersirat. Banyak orang ngaji itu cuman yang tersirat nggak pernah paham yang tersirat Jadi punya pembantu nih contohnya ya Punya pembantu mbak, mbak itu di bagian dapur ya Kemudian Mbak nanti mbak di taman ya tugas mbak Oh iya Yang di dapur itu Orang sedang nggak ada yang mencet bel Tamu Gak dibukain tugas saya di dapur Ini namanya paham Ini namanya pahamnya nggak pernah paham yang ter Gak pernah paham yang tersirat Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu kan menyampaikan kepada kita Tapi nanti dipahami dengan Ulama atau memahami yang tersirat apa? Kalau batang pohon kurma Saja ditawarkan masuk surga Bagaimana dengan Ibu dan Bapak? Batang, puhun, batang pohon kurma yang ketemunya Kapan sih? Emang Nabi lahir dari pohon kurma? Yang dijadikan santunan sama Nabi? Nabi nggak mau meninggalkannya Nabi menawarkannya masuk surga Lalu bagaimana dengan Ibu dan Bapak Nabi? Ibu dan Bapak Nabi jangan dibahas lagi, udah. Kalau mau ngebahas lagi, itu nanti ada pendetilannya. Ustaz, bagaimana kan ada hadisnya yang mengatakan masuk neraka dan seterusnya? Hadis sama Quran mana lebih kuat? Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Isra' وَمَكُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّنَ بَعْصَ رَسُولًا Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang Rasul. Siapa Rasul yang Allah utus untuk masa ayah dan ibu Nabi? Surat Yasin mengatakan litun ذِرَا قَوْمَ مَاُنْ ذِرَا عَبَعُهُمْ فَهُمْ Untuk kamu memberikan peringatan kepada mereka yang ayah-ayah mereka tidak datang seorang Rasul yang memberikan peringatan kepada mereka. Berarti, Wah ada hadisnya. Nanti hadis itu harus disesuaikan dulu dengan Al-Quran. Karena nanti ada yang disebut oleh ulama ahli hadis ada pengajian hadis nggak di sini ada? Maaf itu nanti dalam ilmu hadis itu ada namanya shal shudus aneh misalnya salah satu contoh boleh boleh jadi sanatnya benar tapi maknanya bermasalah jangan jadikan kuburan sebagai tempat sujud karena orang-orang Yahudi Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid tempat sujud. Sebagaimana orang-orang Yahudi menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai sujud. Hadis ini nanti dikaji sama ulama. Loh, orang Yahudi apakah benar mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat sujud? Karena Al-Quran mengatakan apa? فَارِقًا كَذَّبْتُمُ وَفَارِقًا دَقْتُمُ Sebagian dari ahlul kitab itu, Sebagian dari ahlul kitab, Terut, uh, orang Yahudi tersebut, sekelompok dari mereka menghadapi para nabi-nabi itu dengan dua sikap. Mereka mendustakan, mereka membunuh. Kemudian Nasrani, Nasrani nabi-nya ada berapa? Yang yang non muslim yang non muslim. Nasrani nabi-nya ada berapa? Nabi <SILENCIO> Nyapus nih, apa lah <SILENCIO> Peribumi, peribumi <SILENCIO> Jadi Nasrani itu Kalau menurut informasi yang kita miliki Nasrani hanya punya Nabi satu Nabi Isa, Nabi Isa Kuburannya juga nggak ada Bagaimana dijadikan kubur, bagaimana dijadikan Nanti para ulama ahli hadis Yang ahli mengeritik Hadis bukan negatif maksudnya yang mengamati hadis itu mengatakan, ada hadis yang matanya benar, sanatnya salah. Ada hadis yang sanatnya benar, bukan nabi yang salah, boleh jadi perawinya. Bahkan Syedina, uh, Siti Aisyah, anha waardoha, itu kan sering menegur beberapa sahabat laki-laki, yang salah meriwayatkan makna, dari hadis. Nah, jangan terlalu memaksakan, Al-Quran mengatakan, Kalau tidak ada Rasul, umat tersebut nggak akan diazab Lalu Al-Quran menjelaskan Bahwa Nabi Muhammad itu membawa peringatan Kepada kaum yang Tidak datang, dan memang gak ada Sejarah tidak pernah mengatakan ada Nabi Untuk bangsa Arab Nabi Ismail Dan itu zamannya sudah zaman Jauh sebelum ibu dan bapak Loh berarti kalau begitu ibu dan bapak Nabi apa? Itu disebut dengan zamanul fatrah Zaman tidak ada Nabi yang tidak ketemu dengan Nabi, berarti nggak dapat peringatan yang nggak dapat peringatan, tidak akan dieksekusi kan gitu? kalau nggak ada surat peringatan Ibu dan Bapak Nabi pada kondisi yang berbeda dan Al-Quran menyebut tidak akan mengazab sampai datang sholah Rasul Ibu dan Bapak Nabi nggak ketemu usah tapi kalau yang memegang hadis secara mentah, silahkan tapi jangan memaksakan apalagi sampai mohon maaf tidak menghargai kedudukan orang tua nabi. Seburuk-buruk orang tua dia tetap dan ada hadis nabi. Jangan mencaci maki orang tua kamu. La tasubbu abaakum. Jangan kamu mencela orang tua kamu. Kaifa yasubbu ahadun abah? Bagaimana seorang mau mencaci Orang tuanya Dengan dia mencaci orang tua orang lain Berarti dia sudah mencaci Orang tuanya sendiri nah, Kita dalam kesempatan ini Hanya ingin mengingatkan Bahwa ibu dan bapak nabi Pilihan dari Allah Untuk menjadi ibu dan bapak nabi penutup Dan tidak ada Satupun dari pilihan Allah Yang tidak istimewa Kalau saya yang milih boleh, boleh jadi saya salah Anda yang memilih, ternyata pilihan anda salah, kan gitu Banyak orang memilih, boleh jadi pilihannya? Tapi kalau yang memilih Tuhan yang maha mengetahui Yang maha bijaksana Yang maha teliti, yang maha segala-galanya Tidak mungkin salah Sehingga ayahnya Abdullah Ibunya Aminah Proses pertemuan keduanya pun sangat indah sekali Tidak ada yang kotor Dan tidak ada yang menyalahi norma-norma pada waktu itu Dan akhirnya sampai Nabi Muhammad dilahirkan dengan dalam keadaan yatim dan semua yang sekeliling Nabi ketika Nabi dilahirkan semua juga membawa nama-nama yang penuh dengan keberkahan. Profesor Ali Jum'ah pernah menulis makalah terkait dengan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Profesor Ali Jum'ah ini mufti Mesir. Beliau pernah menulis makalah tentang ke kelahiran Nabi Muhammad. Beliau berikan judul Al Maulid Wal Barokah Kelahiran Nabi dan keberkahan. Lalu beliau sebutkan diantaranya nama-nama yang ada di sekeliling Nabi namanya Suwaibah Suwaibah itu dari sawab artinya pahala Kemudian nanti ada syafa' Kalau boleh kita sebut bidannya itu Namanya syafa' Syafa' itu artinya penyembuh Syafa' itu artinya penawar Kemudian nanti ibunya namanya Aminah Kemudian nanti eh, Ayahnya namanya Abdullah Semua yang berhubungan Yang menyusui namanya Halimah Halimah dari suku Sa Bani Sa'idah Halimah Saadia. Saat itu artinya mujur dan bahagia. Semua yang sekeliling Nabi Muhammad SAW sampai tempat lahir beliau berada di Mekah, semua itu pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak salah kalau dikatakan dalam hadis yang Sahih Nabi Muhammad mengatakan, aku pilihan dari pilihan dari pilihan. Kalau nabinya pilihan umatnya. Huh? Kita menjadi umat yang terbaik karena Nabi kita adalah Nabi. Mudah-mudahan kita selalu baik sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? bersalahnya ini menerima apa? yang akhir? Jangan takut. Terkait yang sunnah tadi, ter. Seandainya tempatnya memungkinkan, suasananya memungkinkan, terpilih hati melaksanakan sunnah nusul bisa. Tapi nggak melaksanakan juga bisa. Tapi lebih aktif sunnah nusul itu. Oh, kita semua sepakat. Hmm. Kita semua sepakat bahwa semua yang Nabi Muhammad lakukan, kalau bisa kita. Terang. tetapi kan kita lihat-lihat di Bogor tuh musim hujan lah hadis hadis menyentuhkan bagian uh, menyentuhkan tubuh dengan air hujan hadis itu kalau dipakai di Bogor piye <laughs> kan gitu itu satu kemudian mencelupkan itu kan bukan bukan cerita yang artinya wajib kalau anda nggak doyan anda nggak bisa itu masuk kategori boleh saja jangan dipaksakan banyak orang memaksakan akhirnya repot sendiri bayangkan kalau janganlah biarin <tuk> aja biarin biar. <tuk> bayangkan kalau itu yang dilihat orang pikir nabi kita tuh mengajarkan yang tidak tidak apa ya tidak ya. bukan Boleh jadi pada zaman Nabi Muhammad Itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa dihindari Dari lalat Dan seterusnya Ada yang anda doyan yang nabi juga tidak Yang nabi doyan anda tidak doyan Yang nabi tidak doyan anda Selagi tidak Nanti itu kalau yang namanya haram kenapa? Kalau ada ancaman Baru Itu yang diteliti sama ulama dalam ilmu usul fikih Oh Kalau namanya perintah Redaksinya perintah semuanya wajib itu ada ayat quran Famqihu ma wa makan nikahilah wanita-wanita itu 3 2 3 dan 4 itu redaksinya perintah tapi bukan wajib boleh oh ada ayat ini perintah dengerin enggak perintah istri dipanggil sini sini sini nih surat surat an-nisa' buka buka hafalin ini perintah tahu enggak kalau ada perintah Allah semua perintah kalah Istrinya pinter, mas ngaji, mas ngaji <tik> Jadi nanti ada perintah tuh Kulu, washerobu Makan, minum, makan terus Ada perintah makan, ada perintah puasa Berarti perintah makan tuh kapan? Gak boleh bertentangan dengan Disesuaikan nanti Jadi eh, semua yang Nabi lakukan Bagus kalau kita bisa Lakukan dengan tepat Lebih bagus kita mengatakan dengan dengan tepat, saya saya orang Indonesia orang Indonesia itu beda dengan orang Timur Tengah orang Timur Tengah itu kalau manggil teriak-teriak biasa biasa gak berantem tuh orang Indonesia dipanggil keras sedikit tersinggung berarti saya kalau lagi di Indonesia saya harus sesuaikan dengan kalau di Timur Tengah manggil ya Allah kayak berantem tapi gak berantem Tapi orang Indonesia diem, tapi berantem Berantem nah, Itu saya harus sesuaikan Pakaian orang Indonesia Pakaian orang Indonesia Kalau memang menutup aurat, intinya menutup aurat Bentuknya batik, bentuknya gamis Wah, Nabi Muhammad nggak pernah pakai batik Nggak boleh itu pakai batik Batik itu buatan Buddha Hindu Wah, Islam. Putih. Sunnah Rasul. Tanya, zaman Nabi, sahabat pakaiannya semua putih? Kalau ada yang pakai selain putih sama Nabi, dia bilang, hei, ganti dengan warna putih. Itu namanya wajib. Tapi Nabi hanya memberitahu aurat. Di situ kita bisa lihat, oh, kalau yang saya harus wajibkan itu, Jika memang diwajibkan dan ada ancaman kalau melanggar Celana dulu itu kiai-kiai itu pernah mengharamkan dasi Kenapa diharamkan dasi? Karena dasi identik Dengan gamis. Oh, gamis Jangan dipikir gamis buat kiai Itu ketika di Jordania Di Jordan itu anak-anak Indonesia baru dapat beasiswa so, Anak-anak dari pesantren masih lugu-lugu gitu kan belum bisa liberal lah kalau gitu. Di situ dulu baru sampai. Terus asramanya itu berhadapan dengan asrama pastur-pastur. Lah pastur di jenggot tengah pakai gamis. Ada jenggot, mukanya muka habib. Itu kan hancur. Itu yang lagi istirahat siang-siang tuh temu cium tangan. Minta doa. Pas subhanallah, pastur lagi nggak pakai nggak pakai kalung salib. Nggak pakai kalung salib Cium tangan Biasanya pastor, Sialan nah, Saya nanti mau lihat Saya pakai gamis Pastur juga Saya mau sama kan? Jangan pakai gamis kiai pakai gamis Sama juga sama pastor Nggak bisa Saya harus posisikan Masing-masing Dengan kondisinya Saya harus terbuka Saya harus teliti Saya harus bijaksana Jangan saya salah, Cadar misalnya cadar Cadar itu di wilayah timur tengah Sebagian misalnya Itu sudah menjadi budaya Kalau anda nggak pakai cadar Sebagai perempuan Itu asing Aneh Nah kalau di Indonesia pakai cadar Asing Dan aneh Nah ini gimana? Ya kita hargai saja Kalau ada yang mau pakai cadar silahkan Kalau nggak mau pakai cadar juga, silakan. Yang penting auratnya ditutup. Karena yang terkait dengan cadar itu bukan wilayah yang wajib. Nanti itu berarti kelebihan ataupun utama yang dia dapatkan sehingga dia menutupi bagian yang semestinya tidak wajib, tidak wajib ditutupi. Tapi kalau bikin penasaran, dosa. Tergantung yang penasaran. Nah, Siti Aisyah ini, nanti silakan baca. salat Idul Fitri, hadis dari Siti Aisyah nanti salat hari raya, riwayat dari Siti Aisyah Siti Aisyah mengatakan apa? yang gadis-gadis nggak usah ikut salat kalau Nabi Muhammad tahu apa yang dilakukan oleh gadis-gadis sekarang, Nabi pasti larang karena, kan dianjurkan sama Nabi kalau sholat Idul Fitri dua luar kan semua sampai salatnya kan di lapangan kenapa? biar yang dalam keadaan haid pun bisa ikut ikut prosesi gembira Bukan ikut salat karena nggak boleh sholat kalau dalam keadaan berhalangan. Nabi menganjurkan yang tua, yang muda, yang gadis-gadis. Gadis-gadis pada zaman Siti Aisyah itu diriwayatkan, Siti Aisyah lo belum lama dari Nabi wafat. Pada masa itu gadis-gadis datangnya pecicilan-pecicilan gitu. <tik> <tik> yang lirik sana, lirik sini gitu loh. Lah yang laki-laki enggak dilirik aja nyari-nyari lirik. <tik> Apalagi ada lirik. Itu sampai nah, apakah Siti Aisyah menyalahi Nabi Muhammad? Tidak. Itu nanti namanya ijtihad Berdasarkan kemaslahatan yang ingin mewujudkan nilai-nilai yang lebih tinggi dari Zohir Yang kelihatan dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Jadi kita nggak boleh memastikan, tidak boleh mewajibkan Plok! Nabi Muhammad SAW kalau makan tiga jari Ya udah, sampai kalau datang ada yang ngasih soto ayam Tiga jari, Insyaallah sampai nggak selesai selesai. Ya gitu. Adiliat nah, makanan Nabi Muhammad tuh kurma, roti tiga jari pas. Lah kalau rawon, bubur ayam. Nah, Di situ wilayah yang saya harus menghargai. Kemudian saya menjilat. Nabi Muhammad tuh makanannya selalu nggak ruwet, nggak pernah bau makanannya. Mulut beliau pun selalu bersih. Lah kalau sampean itu makannya jengkol tuh lho. <tuh> Pete terus mau gini-gini tuh. Aduh, ruwet. Nabi Muhammad nggak pernah makan bawang. Dilihat. Makanya adanya mazhab tuh untuk memudahkan jadi tahu ini halal, ini haram. Mohan sekarang ada orang kagetan itu kan langsung ke hadis Nabi. Begitu langsung ke hadis Nabi Imam Syafi'i dianggap salah Imam Malik dia wah kembali saya kepada quran dan Sunnah. Sebelum sampean lahir Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi semuanya udah hatam Al-Qur'an, sudah hatam hadis Nabi, sudah mengkajinya sampean belum lahir. Sudah hatam, sampean baru belajar kitab hadis dua saja. Ibnu Katsir disalah salah-salahin. Ibnu Katsir, hadisnya banyak palsu. Duh, sampean sopo? Baca bahasa Arab yang gak jelas kadang-kadang. <imit> gak jelas, beneran. Dikasih tulisan gak ada hurufnya, kok oh, gundul. <imit> <imit> <imit> Saya ditanya, Ustadz, mana lebih afdol? Baca Al-Qur'an yang huruf Arabnya, wahyu Allah, atau terjemahan? Saya bilang apa? Terjemahan itu pilihan penerjemah. Pilih ayat Al-Qur'an. Pilihan penerjemah nih Tapi kita tidak melarang Tapi kita hanya ingin mengingatkan Kalau yang namanya terjemahan tuh pilihan penerjemah Makanya bacalah terjemahan ejaan lama Insya Allah sampai bingung <tuh <tuh. Ya kan? Coba baca terjemahan lama Tapi kalau baca Al-Quran eh? Dari zaman ke zaman <tuh>. Tapi bukan berarti Itu kita merendahkan bahasa yang lain Tidak, tapi kita ingin Sadar bahwa Ayat Al-Quran itu pilihan Allah Sementara terjemah Pilihan Itu karya manusia Boleh kurang, boleh khilaf Boleh macam-macam Tapi kalau firman Allah tidak. Nah sekarang silahkan kita kembalikan Mana dari sunnah-sunnah nabi yang Bisa kita lakukan dengan baiknya Setepat-tepatnya, sebijak-bijaknya Bagaimana dia pasti acara resepsi, nggak mau dia Saya nggak mau pakai sendok Dan itu terjadi di ulang-ulang ulama ikhwan muslimin pada awal-awal Mesir itu Ikhwan muslimin mereka menolak Dipanggil ke istana itu sama Jamal Abdul Nasir Gak mau itu makan pakai sendok Dan gak mau di meja lagi, nggak ada hadis yang makan di meja Lu ada Di bawah itu adalah Dan nggak pernah ada ceritanya makan sendiri Kemudian nanti ada yang mengatakan bahwa debu yang ada di Madinah tuh obat. Debu yang sekarang tuh diinjak-injak bukan oleh sahabat Nabi. Zaman itu kan diinjak-injak orang yang mau ke Masjid Nabawi waktu itu itu semuanya mau sholat mendengarkan bacaan Nabi mendengarkan nasihat Nabi. kalau yang sekarang ada yang berangkat ke Madinah itu mau nyopet, ada Lo ada orang setan tuh punya cabang dimana-mana kok perwakilan resminya banyak kok <SILENCIO> iya ada cabangnya tuh dimana-mana loh saya tuh sering, maaf ya pengalaman tuh di Madinah itu saya kalau lagi duduk itu di Masjid Nabawi tiba-tiba ada orang datang. ini orang dari tahun ke tahun dia terus saya ini uh, orang Pak, uh, saya ini dari Afghanistan, saya ini dari Kashmir, saya dari ini Dari Palestina dan semuanya Nah itu, nanti ada yang kehilangan Dompet, kehilangan apa semuanya Itu kan cabang-cabang setan Yang resmi itu yang Yang melakukan hal-hal yang tidak baik Jadi kita uh, Ikuti dan teladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semampu kita Dan kita berusaha terus Meningkatkan kemampuan kita Untuk meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wallahu Alaihi Wasallam Yeah. Yang pertama, sanat itu artinya mata rantai pembawa berita sanad Jadi hadis itu ada sanadnya Mata rantai pembawa berita Nanti pembawa beritanya misalnya Dari dari Imam Bukhari sampai ke Nabi itu empat mata rantai atau lima mata rantai Diteliti satu persatu dari para pembawa berita tersebut Kalau mereka terbukti baik semua hadisnya Sohi Tapi nanti ada perawinya yang pikun Nanti dilihat Waktu mengambil hadisnya itu di masa pikun atau di masa mudanya? Oh kalau hadis ini diwayatkan pada masa dia sudah pikun Hadisnya menjadi? Baik. Jadi sanat itu artinya mata rantai pembawa berita Matang kandungan berita Isi dari berita tersebut Nah hadis dikaji oleh para ulama dari dua sisi tersebut sanatnya dan boleh jadi sanatnya lulus nantinya ustadz bagaimana sih? jangan anda pikir gampang ngumpulin hadis. sama seperti pendulang emas ketika dia membawakan ke atas yang penting emasnya ke bawah masih ada pasir-pasirnya nggak ada masalah yang penting ada baru nanti setelah itu Nah yang paling pandai menyalin dan membersihkan Itu Imam Bukhari Disepakati Sangat teliti Sehingga kitab hadisnya disebut Sohih Bukhari Karena beliau mengatakan Saya punya metode Yang menerima hanya yang Sahih Nah tapi nanti ulama masih membahas lagi Matannya Kadang-kadang orang tidak ngeh Begitu sudah sanatnya kuat Lalu dianggap matannya bisa diterima. Tapi nanti ditemukan seperti tadi itu, yang menyembah Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai tempat tempat sujud. Nah, ternyata enggak tuh faktanya. Oh, ini nanti namanya hadis yang memang masih perlu dikaji secara matan. Nanti syaz aneh itu bisa secara matan dan juga bisa secara sangat. yang kedua apa tadi? Cara Pernikahan yang dilakukan oleh ayah dan ibu Nabi Meskipun informasi tidak banyak yang detail Karena mulai ditulis Dengan tersusun dan rapi sejarah Nabi Muhammad SAW Itu pada masa-masa akhir Namun, masyarakat Arab itu sudah dikenal Mereka sangat mengingat Hal-hal yang penting Dari orang-orang yang mereka anggap adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dari mereka yang dimaksud di situ adalah suku Quraisy. Dan nanti banyak informasi sejarah walaupun tidak disebut dalam Al-Qur'an, tidak disebut dalam kitab hadis, memang prosesnya itu mendekati proses yang ada dalam Islam. Ada walinya, ada maharnya, ada ijab kabul. Itu satu. Karena nanti kalau membaca bentuk-bentuk pernikahan dalam jahiliyah itu ada pernikahan yang bermacam-macam, ada nikah kontrak, ada nikah untuk memperbaiki keturunan. gitu loh misalnya istrinya disuruh berhubungan dengan laki-laki yang ganteng itu ada itu dari sekian banyak pernikahan ada pernikahan yang yang Islam kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa wanita yang paling baik itu yang maharnya paling eh sedikit sementara Nabi Muhammad <tuh> nah itu nanti dikatakan kekhususan Nabi Muhammad jadi ada khususiat Rasul Nabi Muhammad Tidak mewajibkan tahajud kepada umatnya Tapi beliau Mewajibkan Nabi Muhammad boleh berpuasa tanpa berbuka Umatnya tidak boleh Kekhususan Nanti dibahas sama ulama Perkataan Nabi dengan perbuatan Nabi Mana lebih kuat Ulama udah bahas, tapi ini kan memang bukan untuk konsumsi umum. Ulama dalam usul fikih sudah membahas aynahuma al aqwa qaulun nabi atau fi'lun nabi, perkataan. Karena perbuatan bisa jadi kekhususan untuk. Nabi. Nah jadi boleh jadi nabi dengan mahar yang cukup banyak tersebut. Karena itu kekhususan bagi Nabi Dan boleh jadi karena Nabi ketika menikah dengan Siti Khadijah Kan belum jadi Nabi Nabi menikah dengan Siti Khadijah usia berapa? 25 Menjadi Nabi Berarti Nabi nikah sebelum ada Yang dipakai nanti yang setelah oh, Setelah kenabian Nabi menikah dengan seratus ontak, dan seterusnya, dan seterusnya, dengan wow Banyaklah gitu maharnya Loh ini hadisnya Yang kuat itu ucapan <tuh> Itu satu Kemudian Nabi menikah dengan Siti Khadijah Yang membawa mahar begitu besar Sebelum ada wahyu Sebelum beliau menjadi seorang Itu yang diikuti berarti yang Dan tidak ada riwayatnya itu Nabi Muhammad memberikan mahar kepada Aisyah dengan banyak Dan mahar itu simbol kemampuan seorang laki-laki untuk menafkahi pasangan. Itu. Kalau ada pertanyaan lagi, kita tutup. Dan kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pengajian kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat kerja tempat kerja kita selalu penuh dengan keberkahan dari Allah, pekerjaan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan hasilnya membawa keberkahan zahir batin dunia sampai akhirat. Alhamdulillahi wa ala kulli niyatin shaliha. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عليك يوم الدنيا كنا بدوائيا كنا استعيم إهلينا سلطان مستقيم سلطان الذين عالمت عليهم غير المعطوب عنهم الله علينا من بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله محمد اللهم إنا نسألك أن تفتح لنا أبواب الخير وأن توافقنا لك الخير وأن تعم لنا مؤاملتك لأحد الخير يا الله كم نحن تفتح لنا الخير Engkau berikan kepada kami kekuatan untuk melaksanakan kebaikan Kami memohon kepadamu ya Allah Untuk engkau jaga kami, jaga keluarga kami Jaga semua yang ada hubungannya dengan kami Dari segala macam bentuk fitnah, musibah dan semua yang tidak kami inginkan Allahumma inna ala wa syukrika wa husni ibadati Wahai Cuhan kami, bantulah kami untuk senantiasa Pandai berzikir, pandai bersyukur, pandai beribadah sebaik-baiknya Untuk mendapatkan keridoan darimu Allahumma ya muhawbilal ahwal Hauwil ahwalana illa ahsanil ahal Ya Allah, Om Tuhan yang berkuasa Untuk merubah-rubah setiap keadaan Rubahlah pribadi kami, keluarga kami Masyarakat kami, bangsa dan negara kami Dan seluruh saudara-saudara kami Dimanapun mereka berada Berikanlah kepada kami keadaan Yang lebih baik membawa keberkahan Dunia sampai akhirat Rabbana atina fi dunia hasana Wafil akhirati hasana Wafil akhirati hasana wa gina azabana Subhanahu alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum Alhamdulillahillahi rabbil warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita menyaksikan sore hari kita yang masuk dalam kita kita salurkan kita menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. di dalam di samping purna doa له نظرة نعيم يسقى من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسلين عينا يشرب بها المقربون إِنَّ الذين أَجْرَمُوا كانوا من الذين آمَنُوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون Quan انقلبوا قَلَبُ إلَ أَنْ فكهين قَلَبُ فَكِيون وَإِذ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرْوَاحِ إِنَّ كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبادين ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخنت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقين فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن ان لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفقا وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ والقمر إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عن طَبَقٍ فَمَا لهم لَا يُؤْمِنُونَ